Ala abdi ka wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yamiddin Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja kaum muslimin dan kaum muslimat ikhwati wa akhwati fillah di manapun anda berada alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan banyak kenikmatan kepada kita semuanya Singgah kita masih bisa bertemu muka, masih bisa meneruskan kajian ilmiah tentang kehidupan fikih ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala yang menjaga nikmat ini untuk kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik kepada kita semuanya, bisa memanfaatkan nikmat tersebut untuk mencari bekal sebaik-baiknya untuk kehidupan akhirat. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada nabi yang sangat kita cintai, nabi yang sangat kita junjung tinggi, sangat kita muliakan, nabi yang selalu ingin kita taati, yaitu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Jamaah kaum muslimin, kaum muslimat para pendengar Radio Roja dan para pemirsa Roja TV <coughs> Dimanapun anda berada, <tuh> alhamdulillah pada kesempatan yang telah lalu kita sudah menyelesaikan pembahasan kaidah yang keempat, yaitu kaidah laudoror waldiror. La Tidak boleh kita mendatangkan kemunduratan kepada diri kita sendiri ataupun kepada orang lain. Dan pada kajian kali ini kita akan beralih ke kaedah yang kelima. Dari kaedah yang terbesar di dalam fikih Islam. Yaitu kaedah Al-Adatu Muhaggamah. Kaedah yang redaksinya sangat singkat. Al-Adatu Muhaggamah. Yang artinya, sebuah adat kebiasaan masyarakat bisa dijadikan Sebagai sandaran hukum Adat kebiasaan masyarakat Atau kelompok Atau orang per orang Bisa dijadikan Bisa dijadikan sebagai sandaran hukum Bisa dijadikan sebagai Standar hukum ya Ini yang dimaksud dengan Kaedah ini <tuh> Apabila Suatu masyarakat Menilai sesuatu itu baik misalnya, menilai sesuatu itu sopan, maka itu bisa dijadikan sebagai sandaran hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Apabila suatu masyarakat memandang bahwa tingkah laku tertentu, tidak pantas dilakukan oleh seseorang, maka hal itu bisa dijadikan sebagai standar bahwa perbuatan tersebut perbuatan yang tidak baik. ya Apabila suatu masyarakat memaknai kata-kata tertentu dengan makna atau bahwa kata-kata itu mengandung makna yang tidak baik Menurut pandangan masyarakat Maka itu bisa dijadikan sebagai standar Bahwa kata-kata itu kata-kata yang tidak baik menurut Islam Dan begitu seterusnya Ini menunjukkan Bahwa Islam adalah agama yang memperhatikan Adat kebiasaan masyarakat Islam adalah agama yang mengakomodir kebiasaan masyarakat. Makanya Islam ya sebenarnya tidak memerangi adat kebiasaan masyarakat. Justru Islam ya menjadikan adat ini sebagai standar hukum selama adat tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Ya. Ini menunjukkan ya bahwa <tuh> dari dahulu Islam ya bisa masuk ke masyarakat apapun sehingga tidak perlu ya kita memberikan embel-embel pada Islam dengan embel-embel kedaerahan Apakah ini Islam Arab Ataukah ini Islam Jawa Ataukah Islam Nusantara Ataukah Islam Melayu Islam Australia Islam Bangkok Islam Eropa Tidak perlu Diberikan embel-embel seperti itu Karena sejak awal Islam Memperhatikan adat kebiasaan masyarakat Dan sejak awal Islam mengakomodir adat istiadat sebuah masyarakat selama adat istiadat tersebut ya tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan kaidah ini menunjukkan bahwa Islam itu agama yang sesuai dengan fitrah manusia Islam agama yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai agama yang sesuai dengan fitrah manusia Makanya Islam tidak akan bertentangan dengan adat kebiasaan masyarakat yang baik. Tidak mungkin. Karena Islam dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai agama yang sesuai dengan fitrah. Bahkan dalam sebuah ayat di surat Ar-Rum disebutkan bahwa Islam ini adalah fitrahnya Allah Subhanahu wa taala. Fitrah ya. Islam disebut sebagai fitrah yang Allah jadikan fitrah tersebut sebagai fitrahnya manusia Sifat dasar manusia Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Fa'aqim wajahaka liddini hanifa Tegakkanlah wajahmu untuk agama ini Dengan hanif Dengan keadaan hanif Hanif maksudnya jauh dari kesyirikan. Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Fitrat Allah. Allatih fataran nasa alaiha. Fitrat Allah. Allatih fataran nasa alaiha. Itulah fitrahnya Allah. Yang Allah jadikan manusia di atas fitrah tersebut. Agama Islam, agama yang sangat sesuai dengan fitrah manusia. Makanya agama Islam mengakomodir adat istiadat. Agama Islam memperhatikan kebiasaan masyarakat yang baik dan hukum-hukum ya di dalam Islam ya dikembalikan kepada ia ya, beberapa hukum di dalam Islam ya, dikembalikan kepada adat istiadat masyarakat setempat. Ya. Maka ya, ini merupakan kaidah yang sangat agung di dalam Islam. Ya. Kaidah yang sangat penting untuk kita ketahui dan manfaatnya sangat besar bagi kaum Muslimin. Dalil dari kaidah ini adalah ayat-ayat yang menjelaskan tentang hukum-hukum yang standarnya dikembalikan kepada adat masyarakat. Begitu pula hadis-hadis yang mengembalikan ya standar kepada adat kebiasaan masyarakat. Ya. Ada ayat-ayat ada hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang standar hukumnya dikembalikan kepada adat istiadat masyarakat. Seperti contohnya ayat di dalam surat Al-Baqarah 233, ya 233. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa 'ala al-mauludi bil ma'ruf Seorang ayah memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah berupa pangan dan sandang kepada istri-istri mereka dengan cara yang ma'ruf Seorang ayah Mempunyai kewajiban Untuk memberikan nafkah Berupa pangan dan sandang Kepada istri-istri mereka Dengan cara yang ma'ruf Cara yang Biasa di masyarakatnya Standar Pangan Dan standar pakaian ini Dikembalikan oleh syariat kepada adat kebiasaan masyarakat. Sehingga yang dipandang pantas oleh masyarakat maka masuk dalam ayat ini. Yang tidak yang masyarakat ya memandangnya tidak pantas maka itu belum cukup belum cukup untuk menjadi ya penggugur kewajiban seorang seorang ayah untuk menafkahi ya istrinya. Ini menunjukkan ya bahwa Islam memandang adat kebiasaan masyarakat. Misalnya adat di masyarakat sandang ya. Bahwa seorang ayah ya apabila memberikan atau membelikan sandang kepada istrinya. Misalnya seharga 300.000 ya. Itu merupakan sesuatu yang wajar. Maka ketika seorang ayah ya memberikan sandang tersebut kepada istrinya, itu sudah menggugurkan kewajiban dia untuk memberikan nafkah berupa sandang. Misalnya lagi ya, kebiasaan di sebuah masyarakat ya, istri misalnya di berikan diberikan misalnya rumah ya disediakan rumah yang wajar misalnya seharga ya 500 juta misalnya intinya disediakan rumah seperti itu ya maka itu bisa menggugurkan kewajiban dia ya seorang suami untuk memberikan eh, nafkah berupa papan Ya. Kalau misalnya adat kebiasaan masyarakat di tempat tersebut kurang dari itu, maka dengan patokan adat masyarakat ya bisa mengukurkan kewajiban seorang seorang suami, ya. Pangan juga demikian. Apabila misalnya di suatu masyarakat ya dalam sehari seseorang menghabiskan Misalnya lima ribu dalam sehari, ya. Maka ketika seorang suami sudah memberikan nafkah, ya, sebanyak lima ribu, maka itu sudah mengukurkan kewajiban dia untuk memberikan nafkah kepada kepada keluarganya, ya. Intinya, hal ini dikembalikan oleh syariat kepada standar adat masyarakat, ya. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua. Adalah Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Surat Al-Baqarah ayat 228 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Walahunna mithul lazi alaihin bilma'roof. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang artinya para istri mempunyai hak yang seimbang. Dengan kewajibannya secara ma'ruf Di sini ya Allah subhanahu wa ta'ala Mengembalikan hak istri Kepada Standar yang ma'ruf dalam sebuah masyarakat Standar kebiasaan di sebuah masyarakat Begitu pula kewajiban istri Istri punya kewajiban Standar kewajiban tersebut Dikembalikan kepada Adat kebiasaan masyarakatnya Misalnya, seorang istri dalam sebuah masyarakat kewajiban e, punya kewajiban untuk mencuci misalnya. Maka itu berarti bahwa syariat mewajibkan mereka untuk mencuci. Di sebuah masyarakat misalnya, adat kebiasaannya seorang istrilah yang harus memasakkan keluarganya. Maka syariat yang mewajibkan hal tersebut karena itu adalah adat masyarakatnya, haknya juga demikian. Alabila di sebuah masyarakat hak seorang istri, ya disediakan rumah yang pantas bagi dia, maka itu menjadi kewajiban suami untuk menyediakan rumah yang demikian. Di sebuah masyarakat misalnya seorang suamilah yang harusnya menafkahi istri dan anaknya, maka istri punya hak untuk mendapatkan hal tersebut dan suami punya kewajiban untuk memberikan hak itu ya dikembalikan kepada e, masyarakatnya dan standarnya juga kadarnya ini dikembalikan ke ke masyarakat ini menunjukkan ya bahwa Islam ya sangat memperhatikan adat kebiasaan masyarakat begitu pula ya di dalam surat an-nisa Ayat 19, Allah Subhanahu Wa Taala mengembalikan, mengembalikan standar bergaul dengan istri kepada auruf atau kebiasaan masyarakat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Wa ashiru hun bil ma'aruf. Bergaullah dengan mereka para istri dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang patut dengan cara yang pantas. Cara yang pantas ini standarnya kembali ke masyarakat. Bagaimana sebuah masyarakat memuliakan istri, maka itu yang harus yang harus dilakukan oleh seorang suami. Ya. Standarnya dikembalikan ke adat istiadat atau kebiasaan sebuah masyarakat. Ini menunjukkan ya bahwa Islam sangat memperhatikan adat kebiasaan masyarakat. Termasuk di antara dalil ya yang menunjukkan bahwa al-'adatu muhakkama, adat kebiasaan masyarakat itu bisa dijadikan sebagai standar hukum adalah masalah pakaian. Rasulullah SAW dahulu melarang kita untuk memakai pakaian syuhrah Melarang kita untuk memakai pakaian syuhrah Pakaian syuhrah ini adalah pakaian Yang terlihat aneh di sebuah masyarakat Sehingga mata masyarakat ya, eh, Tertuju kepadanya Kalau dia memakai pakaian tersebut Maka masyarakat menjadi heran Kenapa orang ini memakai pakaian ini Itu pakaiannya aneh sekali Inilah pakaian syuhrah. ya. Ini dilarang di dalam Islam, ya. Rasulullah SAW melarang kita untuk memakai pakaian yang aneh-aneh di suatu masyarakat. Dan ini menunjukkan ya bahawa Islam memperhatikan adat istiadat masyarakat. Ketika suatu pakaian ya dianggap sangat aneh di suatu masyarakat, ya maka Islam melarang pakaian yang seperti ini. Islam menghargai pakaian adat apabila pakaian tersebut sesuai dengan nilai-nilai Islam, tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Misalnya ya, di suatu masyarakat ya, semua masyarakatnya pakainya sarung. Semua masyarakatnya pakainya sarung misalnya. Kalau ada orang yang memakai celana yang ketat misalnya, masyarakat langsung mengingkarinya. Memandangnya sebagai sesuatu yang aneh, maka tidak boleh memakai celana yang ketat di masyarakat itu. Kenapa demikian? Karena akan membuat kegaduhan. Karena itu menyelisi adat kebiasaan masyarakat tersebut dan sarung, ya, tidak bertentangan dengan nilai-nilai eh, Islam. Ya, sarung eh, menutup aurat dengan baik, sehingga tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, ya, bahkan ya disebutkan di dalam hadis-hadis bahwa di antara pakaian adat ya di zaman Nabi Muhammad SAW adalah pakaian izar, ya yang mirip dengan dengan sarung, ya. ini menunjukkan ya bahwa e, al-adat itu adat kebiasaan masyarakat itu diperhitungkan bisa menjadi standar hukum. Di antara dalilnya lagi adalah hadis yang terkenal dengan e, nama hadis Hind binti Utbah, ya, diriwayatkan oleh e, ibunda kita kaum mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ya, beliau mengatakan bahwa Hind binti Utbah pernah mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. هن بنت بنت قدبه mengatakan ya Rasulullah inna aba sufyan rajulun shahiih wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh abu sufyan suamiku adalah seorang yang sangat pelit walaysa yu'tini ma yakfini wa illa ma akhadhtu minhu wa suamiku ini ya yeah tidak memberikan nafkah kepadaku dengan nafkah yang mencukupiku dan mencukupi anakku sehingga aku akhirnya ya terpaksa mengambil hartanya ketika dia sedang tidak tahu ketika dia tidak tahu ya jadi karena suaminya sangat pelit ya tidak memberikan nafkah kepada istrinya kepada anak-anaknya akhirnya istrinya terpaksa mengambil hartanya ya tanpa sepengetahuan suaminya. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, Khudi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengiyakan tindakan tersebut. Rasulullah membolehkan tindakan itu dan mengatakan, "Ambillah harta yang mencukupimu dan mencukupi anakmu secara patut, secara yang dengan cara yang ma'ruf, yang pantas. Misalnya, ya, dalam satu hari, ya, cukup dengan uang 50.000, ya. Ketika seorang suami tidak memberikan kebutuhan tersebut, maka seorang istri boleh mengambil uang suaminya tanpa sepengetahuan suaminya, 50 ribu ya. Setiap hari mengambil lima ribu dibolehkan, boleh Islam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan memerintahkan seorang istri yang mengalami kejadian ini untuk melakukan hal tersebut, ya dan dikembalikan oleh syariat ya eh, standarnya kepada patokan di masyarakat itu standar yang ada di masyarakatnya, ya. Misalnya di masyarakatnya ya orang biasa hidup sehari dengan uang lima ribu maka tidak boleh dia mengambil lebih dari itu, ya hanya mengambil delapan eh, ribu ini tidak wajar misalnya di sebuah masyarakat maka tidak boleh seorang istri mengambil yang tidak wajar. Tapi misalnya istri seorang istri hidup di kota besar ya tidak cukup kecuali dengan eh, kadar misalnya uang Seratus ribu tiap hari, maka dibolehkan bagi istri tersebut mengambil uang suaminya, ya, seratus ribu tiap hari, karena itu adat masyarakatnya, ya, intinya kadar kadarnya ini dikembalikan ke eh, adat istiadat sebuah masyarakat, adat kebiasaan masyarakatnya bagaimana dikembalikan ke sana, ya, khudi, ma'ykfiqi, wa waladaki bil ma'ruf ambillah harta yang bisa mencukupimu dan mencukupi anakmu secara ma'ruf yang pantas ya dan yang pantas ini kembali ke adat kebiasaan masyarakatnya ya ini menunjukkan bahwa Islam ya sangat memperhatikan adat kebiasaan masyarakat kemudian juga yang senada dengan hal ini ya hadis Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau mendapatkan ya tanah dan itu menjadi harta yang paling berharga bagi bagi beliau akhirnya Umar Ibn Al-Khattab ya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengatakan asabtu ardan lam usif malan qat anfasa minhu fajaifa ta'muruni Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendapatkan tanah, ya. yang ini menjadi harta yang paling berharga bagiku. Aku tidak pernah mendapatkan harta yang harganya lebih dari ini sama sekali dalam hidupku. Maka apa yang engkau perintahkan kepadaku, Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang harta ini? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan. Kepada Umar ibn al-Khattab, inshiahtah, habistah aslaha. Kalau kau mau, ya? Silahkan. Engkau eh, jaga harta ini, ya. Engkau wakafkan eh, tanah tersebut, watsad dta biha, dan engkau sedekahkan hasilnya engkau sedekahkan hasilnya. Jadi tanahnya diwakafkan, hasil dari tanah wakaf tersebut disedekahkan. Maka itu dilakukan oleh sahabat Omar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan ya keutamaan sahabat Omar bin Khattab radhiyallahu anhu ya mendapatkan harta yang paling berharga ya di dalam hidupnya kemudian ya beliau langsung berfikir bahwa hal ini ya yang paling baik adalah apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap harta ini dan Rasulullah ketika menganjurkannya untuk disedekahkan, diwakafkan dan disedekahkan hasilnya maka itulah yang dilakukan oleh sahabat Omar Ibn Khattab ya radhiyallahu anhu ya inilah yang harusnya ya, kita lakukan terhadap harta kita yang harta kita itu diciptakan untuk kita <tuh> bukan kita diciptakan untuk harta Seharusnya harta yang kita miliki, ya kita gunakan sebaik baiknya untuk meraih kemuliaan kita di akhirat nanti, ya. Jangan sampai kita diperbudak oleh harta, tapi jadikanlah harta tersebut sebagai pembantu kita untuk meraih kehidupan akhirat yang yang mulia. Sebagaimana dilakukan oleh sahabat Omar ibnul Khattab, ya, radhiyallahu anhu. Kemudian <tuh> sahabat Omar ibnul Khattab, radhiyallahu anhu Ketika eh, mewakafkan tanah tersebut dan menyedekahkan hasilnya, ya, untuk eh, kaum muslimin, beliau mengatakan, لا جناح على من وليها اي يأكل منها بالمعروف. Ya, Umar ibn Khattab, ya, radhiyallahu anhu mengatakan. Tidak mengapa Bagi orang yang mengurusinya Untuk memakan Darinya Dengan cara yang ma'ruf Dengan cara yang pantas <tuh> Tanah tersebut Pasti ada yang mengurusi ya. Kalau tidak diurus oleh orang <tuh> Maka tidak mungkin Bisa dimanfaatkan dengan Dengan baik Ya, Dan yang mengurusi tanah tersebut Akan eh, Selalu berganti dengan berjalannya waktu. Sahabat Umar Ibnu Khattab mengatakan, "Tidak mengapa bagi orang yang mengurusi tanah ini untuk e, mengambil sebagian dari hasilnya tapi dengan cara yang pantas. Kadar yang pantas, kadar yang ma'ruf, ya. Dan ini dikembalikan kepada adat masyarakat, ya. Ini dikembalikan kepada adat masyarakat. Ini menunjukkan ya bahwa al-'adat muhakama adat kebiasaan masyarakat bisa dijadikan sebagai standar hukum dalam syariat dan kalau kita lihat adat kebiasaan masyarakat ini bisa terbagi menjadi dua dilihat dari eh, ini eh, adat yang umum ataukah adat yang khusus ya bisa terbagi menjadi menjadi dua ada adat yang umum Adat yang umum ini, ya. Adat yang menyebar dalam seluruh tempat, ya. Menyebar di seluruh tempat di dunia ini. Ini adat yang seperti ini, ya. Harus dijadikan sebagai sandaran hukum, ya. Dan Adat yang seperti ini, ya, ada di dalam kehidupan dunia ini. Jadi, adat yang mustarakah. Semua orang tahu dengan adat ini, ya, bahwa adat ini adalah adat yang yang baik. Misalnya, adat berbakti kepada orang tua, ya adat berbakti kepada orang tua. Di seluruh dunia ya, berbakti kepada orang tua ya. Itu adalah sesuatu yang baik. Dan ada adat berbakti kepada orang tua di seluruh dunia ini. Adat kebiasaan masyarakat ini menyebar di seluruh seluruh dunia ya. Dan adat seperti ini ya bisa menjadi sandaran hukum dalam di dalam Islam. Kemudian yang kedua, adat yang khusus. Adat yang khusus ini adat yang berlaku pada sebuah masyarakat tertentu. Tidak berlaku pada e, masyarakat yang lain. Dan ini terbagi menjadi menjadi dua. ya Ada adat untuk kelompok tertentu, ada adat untuk individu tertentu. Ya. Jadi adat yang khusus ini terbagi menjadi dua. Adat untuk masyarakat tertentu, adat untuk orang tertentu. Misalnya, ya adat untuk masyarakat tertentu ya. Kadang-kadang sebuah masyarakat ya memakai kata-kata tertentu yang dengan kata-kata tersebut ya masyarakat memahami makna khusus. Masyarakat di situ memahami makna yang memahami makna yang khusus sehingga ya di masyarakat tersebut kata-kata itu bisa menjadi standar ya misalnya ada kata-kata yang di masyarakat tersebut ya sangat kasar misalnya misalnya kata-kata umpatan ada kata-kata umpatan yang khusus untuk masyarakat tertentu ya maka kata-kata umpatan tersebut berlaku di masyarakat itu tidak berlaku di masyarakat masyarakat lain. Karena memang ya di masyarakat itulah kata-kata itu ber e, berlaku dan tersebar. Ya. Ada kata-kata tertentu yang sangat halus di masyarakat itu. Misalnya, ya e, masyarakat tertentu memandang kata-kata e, tertentu itu sangat halus, tapi di masyarakat lain kata-kata itu masih sangat kasar. Maka Standar hukumnya dikembalikan kepada adat kebiasaan masyarakatnya. Kalau misalnya dia mengatakan kata-kata itu di masyarakat yang memandang itu kata-kata yang sangat halus, ya, maka kita katakan orang tersebut ya telah berbuat baik, ya, telah berbuat dengan perbuatan yang pantas. Orang tersebut telah menerapkan adab yang mulia. Tapi kalau orang tersebut memakai kata-kata itu di masyarakat yang memandang bahwa kata-kata itu maknanya sangat kasar, ya. Maka di masyarakat tersebut kita katakan bahwa orang tersebut melakukan tindakan yang tidak sopan. Tindakan yang tidak baik. Tindakan yang dilarang oleh oleh syariat, ya. Ini ya ada yang seperti ini ada, ya. Begitu pula perbuatan, ya. Perbuatan ya Kadang ada perbuatan yang ketika dilakukan di sebuah masyarakat, itu adalah perbuatan yang tidak menjadi masalah sama sekali. Tapi kalau dilakukan di masyarakat lain, menjadi sangat aib. Maka, standar hukumnya dikembalikan kepada adat istiadat masyarakatnya. Ini namanya, orfun khas, atau adat khusus, ya pada kelompok tertentu. Ada adat khusus pada individu tertentu. Misalnya ya haid, ya kebiasaan orang haid berbeda-beda, ya ada yang haidnya tujuh hari, kebiasaannya demikian maka eh, itu dijadikan sebagai standar hukum bagi orang tersebut individu ini. Ada yang haidnya standarnya ya misalnya kebiasaan dia delapan hari, maka itu dijadikan sebagai standar hukum untuk orang tersebut saja. Ada yang standar E, ada yang kebiasaan haidnya tiga hari misalnya, maka itu dijadikan sebagai standar hukum untuk dia saja, ya. Ini ya e, adat yang khusus tapi khusus untuk individu tertentu, ya. Ini pembagian adat. Adat ada yang adat yang umum semua orang ya melakukan hal tersebut. Ada adat yang e, khusus. Untuk kelompok tertentu ada adat yang khusus untuk individu tertentu, ya. Jadi eh, terbagi menjadi dua. Eh, yang kedua terbagi menjadi dua lagi. Ya, kalau kita sebutkan semuanya berarti ada ada tiga, ya. Kalau kita perinci berarti adat itu ada ada tiga dari sisi cakupannya. Ada yang adat umum yang semua orang melakukannya. Ada adat yang khusus tapi untuk kelompok atau masyarakat tertentu ada adat yang khusus tapi individu tertentu kemudian adat juga dibagi menjadi dua dari sisi apakah ini ucapan ataukah perbuatan terbagi menjadi dua ada adat yang berupa ucapan ada adat yang berupa perbuatan ya adat berupa ucapan misalnya ya eh, eh, ikan ya atau daging ya daging sebenarnya ya berlaku pada daging hewan semuanya tapi kebiasaan masyarakat ya biasanya kalau disebut daging itu eh, daging hewan darat kalau disebut kata-kata daging ya maka yang difahami oleh masyarakat adalah daging hewan darat sehingga daging hewan laut tidak masuk biasanya atau yang di perairan tidak masuk dalam kategori daging ya misalnya ada orang yang mengatakan ayo saya eh, kasih kamu daging ya eh, kita ke rumah nanti saya hidangkan daging ketika orang tersebut ya memasak ikan misalnya maka kita katakan kamu katanya daging ya, kita katakan bahwa orang tersebut tidak menep menepati janjinya karena dia mengatakan daging ternyata yang dihidangkan adalah ikan dan di di masyarakat kita ya dibedakan antara daging dengan ikan walaupun sebenarnya ikan juga ikan juga e, ada dagingnya ya tapi daging ikan ya tidak difahami sebagai daging dalam dalam masyarakat kita ya ini e, adat yang berupa ucapan ya ada adat yang berupa ucapan ya, misalnya eh, penyebutan satu juta menjadi seribu, ya ini adat berupa ucapan ya. Kalau ditanya berapa harga motornya, dia bilang lima belas ribu, Adat kebiasaan di suatu masyarakat tertentu ya, ketika menyebutkan lima belas ribu, maksudnya adalah lima belas juta. Ya, ini adat berupa berupa ucapan, ya. Begitu pula jawaban-jawaban, ya. Kadang-kadang ada jawaban-jawaban yang yang berbeda-beda antara masyarakat tertentu dengan masyarakat yang lainnya. Misalnya di Arab ya. Adat masyarakat di Arab ketika ada orang mengatakan syukran, maka jawabannya afwan. Jawabannya mohon maaf. Ya. Adat kebiasaan masyarakat di sana seperti itu. Ya, ini adat yang berhubungan dengan eh, ucapan. Kalau di kita, ya ada orang yang mengatakan terima kasih, ya maka jawabannya sama-sama. Maksudnya terima kasih juga. Ini adat kebiasaan masyarakat kita, ya. Sehingga standar hukumnya juga sesuai dengan adat masing-masing orang sana. Ya standar hukumnya afwan. Maka kalau ingin menjawab ya perkataan dia jawablah dengan kata-kata afwan ya kalau orang kita ya terima kasih kebiasaan masyarakatnya sama-sama eh, maka katakanlah kata-kata itu untuk menjawab kata-kata eh, terima kasih ya setiap adat ini harus eh, disesuaikan tempatnya masing-masing ini contoh diantara contoh adat yang berupa ucapan ada adat yang berupa e, perbuatan adat yang berupa perbuatan contohnya misalnya di suatu tempat ya orang kalau misalnya menjualkan tanah orang lain adatnya dikasih e, upah 1%. Ada adat yang seperti ini ya. Maka ketika ada orang yang menjualkan tanah ya di tempat tersebut maka Orang yang punya tanah ketika tanahnya eh, akhirnya dibeli oleh orang dengan perantara orang lain, ya maka dia punya kewajiban untuk membayar 1% kepada orang yang berjasa menjualkan tanahnya. Ya. Ada adat misalnya, kalau orang membeli sesuatu, ya misalnya sesuatu yang besar, misalnya semen, ya atau misalnya torn, atau misalnya besi, ya besi eh, yang panjang, ya adat kebiasaan, ya ada yang eh, tanggung jawab pengiriman ditanggung oleh si penjual. Kalau barangnya besar, ada adat kebiasaan yang seperti ini, ya. Maka kalau misalnya, ya ada orang, ya membeli kebutuhan tersebut di masyarakat yang adatnya seperti ini maka tanpa ada akad pun ya si penjual punya kewajiban untuk mengantarkan barang-barang yang besar tersebut ke rumah ya ke rumah pembeli ini adat yang berupa e, perbuatan ya adat yang berupa perbu perbuatan yang lain misalnya ya e, ada misalnya saya pernah lihat di ya, negara Arab ya adat-adat kebiasaan masyarakat di sana kalau memuliakan tamu yang disodorkan pertama kali adalah kopi kopi Arab kalau yang disodorkan pertama kali adalah misalnya eh, teh maka ini tidak dianggap memuliakan tamu di sana ya maka eh, kita harus melihat adat kebiasaan masyarakat kita. Kalau misalnya di masyarakat kita memuliakan tamu langsung disodorkan teh. Ini memuliakan tamu di sini sudah cukup. Tapi kalau di Arab ya itu tidak cukup. Yang pertama yang disodorkan ya sesuai dengan adat masyarakat di sana adalah kopi Arab, ya. Kemudian setelah kopi Arab dianggap e, sudah mencukupi dan tamu sudah tidak ingin kopi lagi, baru setelah itu Disodorkan teh ya. Ini adat yang berupa Perbuatan, dan ini diperhatikan oleh syariat ya. Ini diperhatikan oleh Syariat, standar e, Memuliakan tamu dikembalikan ke sana Dikembalikan kepada Adatnya Ada misalnya ya e, Di antara contoh Adat masyarakat ya. E, ketika seorang tamu Dihidangkan ya makanan tapi di tempat lain Kemudian tamu diajak untuk ke tempat itu Ada sebuah adat masyarakat yang mengatakan ini tidak sopan Seharusnya makanannya yang diantarkan ke tamu Bukan tamunya disuruh untuk pergi ke tempat makanan Ada adat yang demikian ya Untuk memuliakan tamu itu makanannya yang disampaikan ke tamu Bukan tamunya yang harus pergi ke makanan kalau misalnya masyarakatnya demikian ya, maka standar memuliakan tamu dikembalikan ke adat tersebut. Berarti apabila orang tersebut ya, si pemilik rumah melakukan hal yang demikian di masyarakat yang memandangnya hal tersebut aib, maka kita katakan itu tidak baik untuk dilakukan. Ya. Jangan sampai itu dilakukan di masyarakat yang memandangnya tidak tidak baik. Ini eh, Eh, bukti ya bahwa Islam ya ini sangat memperhatikan masalah adat ini ya sampai menjadikan eh, adat kebiasaan masyarakat sebagai standar hukum ya standar hukum sesuatu yang belum ada eh, belum ada penentuan kadarnya dalam dalam syariat seperti misalnya masalah safar ya masalah safar berapa jarak minimal safar berapa jarak minimal safar ini tidak ada eh, ketentuan pastinya dalam dalam syariat sehingga ya jarak minimal safar ini dikembalikan kepada urf dikembalikan kepada adat kebiasaan masyarakatnya pandangan masyarakat umum bagaimana kalau misalnya ya kita dari eh ini ya ke Jakarta Utara misalnya. Jarak itu apakah dipandang safar ataukah tidak oleh masyarakat? Kalau misalnya ya jarak tersebut ya kurang dari 80 kilo. Misalnya 70 kilo dan sudah dipandang sebagai jarak safar, jarak perjalanan jauh, ya. Maka eh hukum-hukum yang berkaitan dengan safar sudah berlaku diberikan oleh syariat. Kalau misalnya itu belum termasuk perjalanan jauh ya dan jaraknya kurang dari 80 kilo, maka eh, dikatakan bahwa keringanan-keringanan eh, yang diberikan oleh syariat untuk safar belum bisa dia lakukan. Berbeda kalau jaraknya sudah lebih dari 80 kilo, ya. Kalau jaraknya sudah lebih dari 80 kilo ya maka walaupun masyarakat memandangnya itu masih perjalanan yang pendek tetap saja dikatakan sebagai safar. Kenapa demikian? Ya karena syariat ya menjelaskan bahawa perjalanan sehari itu dikatakan safar. <tuh> perjalanan sehari semalam itu dikatakan sebagai sebagai safar. La yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir andusafara masirata yaumin wa layla, illa ma'a mahram tidak dihalalkan bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk safar dengan jarak sehari semalam kecuali dengan mahramnya ya. ini menunjukkan ya bahwa perjalanan sehari semalam itu dikatakan safar oleh syariat dan di zaman Nabi Muhammad s.a.w. mengatakan hal ini ketika itu ya safar sehari semalam biasanya mencapai atau menempuh jarak 80 km kurang lebih ya kurang lebih ya, jaraknya 80 km sehingga ini menunjukkan bahwa eh, jarak 80 km itu sudah dikatakan safar oleh syariat ya Karena memang kebiasaan orang dahulu ya ketika sudah menempuh jarak 80 km itu dikatakan dikatakan safar. Ini menunjukkan ya bahwa syariat Islam ya sangat memperhatikan masalah adat istiadat masyarakat ya. Dan demikian yang bisa ana sampaikan dalam kajian kali ini Insya Allah pada kajian berikutnya ya kita akan membahas tentang kapan adat dijadikan sebagai sandaran hukum ya karena memang tidak semua adat ya bisa dijadikan sebagai sandaran hukum ya ada syarat-syaratnya insyaallah akan kita kaji pada uh, kajian berikutnya dan setelah itu kita akan mengkaji tentang contoh penerapan kaidah al-adatu muhakkama ini Demikian, yang kurang lebihnya, Mohon maaf, Allah Ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsan la yamid din, alamin. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas penyampaian materi yang penuh dengan manfaat disampaikan oleh Ustaz Musyafa dari darini M.A. Fidhullah Dari pembahasan kitab Al-Qua'idul Fiqhiyah, kaedah-kaedah praktis dalam memahami fikih Islami. Baik, wassalamualaikum warahmatullah. Saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan anda dapat bertanya secara langsung di lantai fon 0218236543 atau anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Baik untuk yang pertama kami angkat dari telpon di 0218236543. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana? Deni di Timahi Pak. Ya, silakan, Ibu. Mau tanya. Ya. Kalau saya dulu 10 tahun yang lalu pernah tidak puasa Ramadan 4 kali karena hamil, menyusui, hamil, menyusui ikut. Mm -hmm. Terusnya saya sudah bayar fidyah Iya. Tapi setelah saya belajar, sekarang saya baru tahu kalau bayar fidyah harus pakai apa namanya? kasih makan atau banyak, mm -hmm. kasih beras gitu ya, Pak? Iya, makan pokoknya. Itu ya. saya bayar mm -hmm. uang. Jadi mm -hmm. mana harus diulangi atau bagaimana, Pak? Baik. Terima kasih, Pak. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Iya. Kalau misalnya ya kita berkeyakinan membayar fidyah ya. Dan eh, kita sebagai misalnya orang awam ya sudah diberikan fatwa oleh seorang yang kita anggap sebagai ya orang yang alim, orang yang tahu agama, ya. Maka kita lakukan eh, amalan kita sesuai dengan yang difatwakan oleh orang tersebut, ya. Tetapi apabila misalnya kita melakukan hal tersebut hanya ikut-ikutan saja, yes. ya. Tidak melalui usaha untuk mencari fatwa dengan baik, ya. Maka <tuh> kita katakan hal ini merupakan kesalahan ya. Karena fidyah itu ya e, bisa dilakukan dengan dua cara yang sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Yang pertama dengan memberikan makanan yang siap saji. Ya. Satu hari dengan makanan siap saji dan disesuaikan dengan adat kebiasaan masyarakat di tempat tersebut ya. Misalnya <tuh> makanan siap saja di masyarakat tersebut yang baik eh, yang sedang <coughs> adalah dengan eh, membelikan ya makanan minuman sekadar misalnya lima ribu ya maka belikan makanan yang demikian ya belikan makanan yang demikian dimakan oleh dia dan itu sudah cukup sebagai fidyah satu hari atau cara yang kedua adalah dengan e, memberikan e, bahan pokok, ya. memberikan bahan pokok, bahan pokok berupa berupa makanan, ya. tapi yang lebih e, lebih afdal adalah memberikan memberikan dia makanan yang siap saji, sebagaimana e, dilakukan oleh sahabat Anas ibn Malik di akhir hayatnya, ya di akhir hayatnya sahabat Anas Ibn Malik ini ya beliau tidak mampu untuk berpuasa karena umurnya yang sudah sangat tua ya keadaan badannya yang lemah ya akhirnya ya beliau tidak bisa puasa di bulan Ramadan apa yang beliau lakukan yang beliau lakukan adalah di akhir Ramadan ya beliau mengumpulkan orang-orang miskin Melungkinkan orang-orang miskin sebanyak puasa yang dia tinggalkan. Kemudian memberikan makanan mereka dengan makanan yang pantas. Mereka makan di tempat. Dan setelah itu ya pembayaran atau tebusan fidyah sudah dianggap selesai. Ya. Ini yang dilakukan oleh sahabat Anas Ibn Malik. Dan inilah yang yang paling afdal daripada memberikan eh, makanan pokok kepada fakir. Fakir miskin ya bahan-bahan pokok kepada fakir miskin. Yang lebih baik adalah memberikan makanan yang sudah siap saji sebagaimana dicontohkan oleh sahabat ini. Kalau misalnya dahulu memberikan uang ya, maka bisa diganti. Bisa diganti sekarang ya, bisa diganti sekarang dengan ya misalnya 4 orang berarti ya, panggil eh 4 orang fakir miskin. Atau ya kita membeli Misalnya nasi yang dibungkus ya, yang yang wajar di sebuah masyarakat ya. Kemudian kita kasihkan kepada seorang yang fakir ya. Setiap eh, satu porsinya satu hari ya setiap satu porsinya satu hari berarti hanya misalnya empat hari berarti beli empat porsi nasi dengan minumannya. Kemudian kita berikan kepada fakir miskin dan kita niatkan bahwa itu itu adalah fitih dari puasa yang kita tinggalkan. Allahu a'lam. Nah, Ustaz, bagaimana berkaitan dengan uang? Iya. Pembayaran dengan uang apakah diperbolehkan Ustaz? Tidak diperbolehkan. Tindent diperbolehkan. Tidak diperbolehkan karena tidak ada contohnya. Baik. Nah, iya. Ustaz. Baik, terima kasih untuk ibu yang berada di Cimahi telah berpartisipasi pada kesempatan pagi hari ini dan semoga jawaban dari al ustad dapat dipahami dengan baik dan benar. Baik, fatal asalamualaikum kami masih membuka kesempatan kepada Anda. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung berkaitan dengan pembahasan fikih pada kesempatan pagi hari ini di line telepon 0218236543. Asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi dengan ibu siapa di mana? Dengan ibu di depok. Ya, silakan Bu. Uh, gini, saya mm -hmm. kan, oh, tanya ini. Yeah. Kalau kita berdoa dalam sujud, yeah. itu kan sesudah kita baca sebenarnya Allah, mm -hmm. kita yeah. mau berdoa. Yeah. Nah, terus itu apakah pakai salawat atau tidak? Dan Uh, sesudah salawat kita berangkat terus ditutup lagi dengan salawat apakah benar begitu? baik di dalam sujud ya ibu? iya yeah, terus gini say, uh, uh -huh. kalau kita salat sunat tip salat sunat itu kita bacanya ini difir, uh, apa assalamualaikum uh, uh -huh. tiga kali terus yeah. Allah manta salam sama mending kesalam kepada orang tua ya jangan lain dan doa lainnya itu kan. Sampai situ ada apakah itu dibolehkan setiap selesai salat? Sunnah. Kalau apa aja kalau sunat gitu maksudnya hmm, apakah itu dibolehkan? Baik. E baik, itu aja e pertanyaan Ibu. Iya, e udah. Asalamualaikum. Waalaikumsalam Wa warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. Eh kita bisa ya bisa membaca selawat ya sebelum doa kita di dalam sujud ya. Bisa juga tidak ya, bisa juga tidak karena eh, doa di dalam sujud ya sama seperti doa di waktu lain doa di dalam sujud sama dengan doa di waktu lain eh, dari sisi bacaan bacaan yang yang dibaca ya sehingga ya apabila misalnya ingin me menambahi dengan solawat dengan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala Kemudian setelah itu ya mengajukan permohonan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka itu dibolehkan ya e, tentunya ini bukan sujud di waktu sholat yang berjamaah ya kalau sedang sendiri ya kalau sedang sendiri maka lakukan hal tersebut tidak tidak menjadi masalah kalaupun tidak demikian ya karena memang e, waktu sujud ini seringkali tidak bisa selama waktu kita misalnya doa di luar salat ya maka tidak masalah karena kata-kata subhana a'la itu sudah merupakan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala ya dan membaca selawat juga iya bukan merupakan kewajiban dalam dalam berdoa namun hal tersebut bisa menjadi sebab terkabulnya atau mustajabnya doa seseorang ya sehingga seseorang diberikan pilihan ketika berdoa dalam keadaan sujud ya bisa dia membaca solawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya ya kemudian ya, menambahi dengan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala baru setelah itu misalnya eh, meminta permohonan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kemudian ditutup lagi dengan solawat ini tidak tidak menjadi masalah sama sama sekali Allah Alam karena ya, doa yang dipanjatkan ketika sujud ya tidak ada perbedaannya dengan doa yang dipanjatkan di selain sujud dari sisi bacaannya Allah alam kemudian eh, yang kedua tentang eh, bacaan setelah sholat sunnah ya bacaan setelah sholat sunnah Allah alam yang anak tahu ya tentang masalah istighfar dibolehkan tentang masalah istighfar dibolehkan karena E, di dalam syariat Islam ya ada banyak e, anjuran untuk istighfar setelah kita melakukan amalan-amalan ibadah ya misalnya sholat setelahnya ada istighfarnya ya kemudian e, ketika e, berhaji juga ya setelah berhaji Allah subhanahu wa taala di dalam Al Qur'an ya thumma afiydu min haythu afauzal nasu Was-tau ya, ada perintah untuk untuk isti'far, ya, maka e, setelah sholat sunnah juga ya, kita e, dianjurkan untuk membaca isti'far, ya, karena ini waktu setelah kita melakukan e, ibadah. Adapun Allahumma a'nta sallam wa minkas salam, karena ya, tidak melihat hal tersebut ya, e, dilakukan setelah sholat sunnah, ya, karena itu sunnahnya dilakukan setelah sholat fardu. Ya, itu sunnahnya dilakukan setelah setelah salat fardu. Begitu pula zikir-zikir eh, yang lain setelah salat fardu misalnya subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah akbar 33 kali. Ini sunnah, sunnahnya dilakukan setelah salat salat fardu karena hadisnya menjelaskan tentang eh, tentang hal tersebut ya, tentang salat fardu. Adapun istighfar ya ini umum. Istighfar ini ini umum. Ya mengatakan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini umum, ya. Tidak hanya di sholat saja, di amalan-amalan ibadah yang lain pun, ya kita dianjurkan untuk membaca istighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena eh, ada kemungkinan yang sholat kita kurang begitu eh, sempurna, ya. Misalnya di dalam sholat kita kita tidak begitu khusyuk misalnya, ada kekurangan-kekurangan dalam melakukan eh, eh, rukun-rukunnya misalnya. Ya, kurang sempurna. Maka e, disyariatkan setelah e, melakukan ibadah untuk memperbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu anam. Dan syukur Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Dan semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik, khuat al wabarakatuh Masih kami buka sesi tanya-jawab. Silakan Anda dapat bertanya secara langsung di lantai fon 0218236543. Assalamualaikum Waalaikumsalam, Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dengan bapak siapa di mana? Dengan bapak Nurrah di Rambes. Ya silakan Pak Nur Rahman dengan pertanyaannya. Saya ingin bertanya ini. Mm -hmm. Ya. Masalah hukum mm -hmm. konani itu apa pak? Baik mohon ditunggu jawabannya. Pak. Uh, hukum onani ya pada asalnya diharamkan pada asalnya uh, hukum onani di diharamkan karena itu masuk dalam keumuman ya firman Allah Subhanahu wa taala walladinnahum lifurujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin ya termasuk diantara sifat-sifat seorang mu'min yang mereka selamat dan beruntung ya adalah orang-orang yang menjaga farji mereka Orang-orang yang menjaga farji mereka Kecuali Kecuali Terhadap Istri-istri mereka Atau terhadap budak-budak mereka Maka mereka tidak dicela Ya, Di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa farji itu harus dijaga Fardiy itu harus dijaga, boleh untuk disalurkan kepada istri, boleh juga untuk disalurkan kepada budak-budak wanita, ya. Allah subhanahu wa taala di sini hanya mengkecualikan untuk istri dan budak-budak wanita. Ini menunjukkan ya bahwa selain keduanya kita tidak boleh ya e, nikmat nekmat atau Um, uh, merasakan kenikmatan dengan selain uh, kedua perkara yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu Taala ini, ya kalau onaninya misalnya dengan tangannya istri maka ini masuk dalam ayat ini, ya seseorang tidak boleh ya. seseorang harus menjaga farjinya kecuali ya dengan istrinya dan dengan budak wanitanya. Ya. Misalnya kalau yang eh, mengonaninya adalah tangan istrinya atau tangan budaknya, maka tidak tidak menjadi masalah karena masuk dalam ayat ini. Tapi kalau tangan dia sendiri, ya. Maka ini tidak diperbolehkan ya karena kita harus menjaga ya farji kita sebagaimana Allah perintahkan di dalam ayat tersebut ya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jajakallahu khairan Wa barakallahu fikum atas penyampaian e, Jawaban yang telah disampaikan hmm. Semoga dapat Menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat Untuk kita semua hmm. Baik, e, kami beralih ke pesan singkat Yang sudah masuk pada kesempatan pagi hari ini Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ada adat kebiasaan di kampung kami Seperti duduk di depan pintu Dilarang Menjahit baju di malam hari juga tidak boleh dan menyapu rumah tidak boleh setengah-setengah. Apakah adat-adat ini ada dalil pelarangannya dalam syariat Islam, Ustaz? Mohon nasihatnya. Kalau misalnya ya eh, adat kebiasaan tersebut didasari oleh keyakinan-keyakinan yang tidak berdasar ya, maka eh, adat seperti ini ya bertentangan dengan Islam, ya. Adat seperti ini dinilai, dinilai tidak eh, sesuai dengan nilai-nilai Islam. Misalnya ya kalau adat kebiasaan di masyarakat ya tidak boleh menjahit di waktu malam bukan karena eh, ada mudarat yang yang dirasakan secara langsung yang bisa diindra oleh manusia ya maka eh, seperti ini ya harus ditinggalkan adat yang seperti ini karena kalau ada larangan dan tidak ada mudarat yang tampak ini berarti larangan tersebut berdasarkan keyakinan-keyakinan yang tidak berdasar. Mungkin ada khurafat di zaman dahulu, ya. Maka ini e, menjadi bertentangan dengan nilai-nilai syariat kalau berdasarkan khurafat, ya. Bisa jadi ada tatoyur di sana, bisa jadi ada tasyaum di sana, ya. Maka yang seperti ini ya harus ditinggalkan. Ini yang berkaitan dengan mencicit. Adapun duduk di depan pintu ya. Maka ini e, memang bisa dilihat mudaratnya secara nyata ya. Orang yang duduk di depan pintu ya. Walaupun tidak ada adat itu memang sesuatu yang buruk. Memang sesuatu yang buruk karena pintu adalah tempat untuk e, berlalu lalang orang ya. Kalau misalnya ada orang duduk di di depan pintu menghalangi orang lain, jelas ini mudaratnya kelihatan. Ini mudharatnya kelihatan. Kalau misalnya ada keyakinan-keyakinan tertentu terhadap e, duduk di depan pintu tersebut ya, maka keyakinannya yang harus dihilangkan. Keyakinannya yang harus di, dihilangkan karena apa? Karena mudharatnya kelihatan. Ya, mudharatnya ke, e, kelihatan. Kalau ada keyakinan-keyakinan tertentu yang tidak berdasar ya, maka keyakinannya yang harus dihilangkan tetap saja e, perbuatan duduk di depan pintu itu perbuatan yang yang buruk, ya. Walaupun tanpa adat sama sekali, ya, karena e, mendorotnya kelihatan secara kasat mata. E, kemudian yang ketiga e, menyapu setengah-setengah, ya, menyapu setengah-setengah ini e, sangat erat dengan keyakinan yang tanpa dasar, ya, karena e, kadang seseorang ya terpaksa harus menyapu setengah, mungkin waktunya tidak cukup, ya, waktunya tidak cukup, ya. Maka tidak menjadi masalah menyapu setengah-setengah. Tidak menjadi masalah sama sekali. Kalau misalnya ya, dia katakan ada masalah. Apa sebabnya? Biasanya sesuatu yang tidak berdasar e, bukti ilmiah. Ya, keyakinan-keyakinan yang tidak berdasar. Seperti ini ya harus ditinggalkan. Maksudnya tidak masalah kita menyapu setengah dahulu. Kemudian nanti kita teruskan. Tidak ada masalah sama sekali. Wallahu aalam. Nah, Ustaz. Syukur atas jawabannya. Dan kami angkat pertanyaan terakhir dikarenakan keterbatasan waktu yang ada Pertanyaan dari Bapak Kemal yang ada di Jakarta Assalamualaikum Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah perjalanan safar lebih dari 80 km yang dapat ditempuh dengan singkat Seperti menggunakan pesawat masuk dalam kategori safar Dan berlaku hukum safar dalam ibadah Syukran Jazakallahu khairan Iya Afar wajaza ke khairah. Iya, ini pertanyaan yang bagus ya. E, memang e, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini ya. Namun kalau kita e, ingin mendekatkan diri kepada hadis Nabi Muhammad SAW kepada redaksi hadisnya, maka Rasulullah SAW mengaitkan safar tersebut dengan jarak, mengaitkan safar tersebut dengan jarak bukan dengan waktu. Ini yang lebih dekat kepada redaksi hadis, ya. Dan ada kaedah dalam usul fikih, ya, bahwa e, semakin kita ya dekat dengan Nuzul Hadis, maka semakin baik. Selama hal itu tidak bertentangan dengan dalil lain, ya, ya, bahwa al-Aslu al-Akhdu bil-Zawahir, ya, pada asalnya kita harus mengambil petunjuk yang zahir dari sebuah redaksi hadis ya atau redaksi Al-Qur'an karena yang tampak pada hadis adalah e, bahwa safar dikaitkan dengan jarak ya bukan dengan dengan waktu ya maka itu yang yang kita e, jadikan sebagai e, standar standar safar adalah jarak ya bukan bukan waktu ya eh, makanya para ulama di zaman dahulu ya selalu mengaitkan safar ini dengan dengan jarak bukan dengan dengan waktu ya dan itu lebih lebih pasti lebih pasti dalam eh, pengembalian hukum dalam standar hukumnya lebih lebih pasti sehingga eh, apabila ada seseorang yang safar ya dengan jarak lebih dari 80 km walaupun bisa ditempuh dalam ya 5 menit atau 10 menit tetap saja itu dikatakan sebagai sebagai safar. Dan masyarakat di zaman ini pun ya mengatakan demikian ya. Misalnya sekarang safar dengan dengan pesawat Satu jam kalau kita sampai ke tujuannya itu masyarakat semuanya mengatakan orang ini safar. Padahalnya satu jam. Semua masyarakat mengatakan demikian. Kita safar ya dari misalnya dari Jakarta ya, dari Jakarta ke Surabaya satu jam setengah, satu jam setengah sampai Surabaya orang Surabaya mengatakan kita sedang safar perjalanan jauh ini, ya bukan perjalanan yang yang pendek. Padahal di zaman dahulu orang safar satu jam itu masih masih belum belum dikatakan sebagai Perjalanan jauh Ya maka eh, Karena Indikasi-indikasi eh, ini Atau dalil-dalil ini Atau bukti-bukti ini eh, Kita mengambil kesimpulan bahawa eh, Patokan atau standar safar Adalah jaraknya Bukan waktunya a'lam. Syukuran atas jawaban yang telah disampaikan Dan sebagai Ikhtitam atau penutup pada kesempatan pagi hari ini Silahkan Ustaz Alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmush sholihat segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengannya segala kebaikan menjadi sempurna dan alhamdulillah kita bisa eh, sampai di penghujung eh, kajian ini di hari ini ya mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semuanya mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita dan mudah-mudahan ilmu ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita dan bisa kita sebarkan ke orang-orang yang ada di sekitar kita ya inti dari kajian kita pada kesempatan kali ini bahwa adat kebiasaan masyarakat ya itu bisa dijadikan sebagai standar hukum dan itu menunjukkan bahwa syariat Islam adalah syariat yang sangat memperhatikan adat kebiasaan masyarakat syariat Islam adalah syariat yang mengakomodir ya adat istiadat masyarakat selama adat tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam, ya. Dan ini menunjukkan ya bahwa syariat Islam ini adalah syariat yang sesuai dengan fitrah manusia, ya. Kita juga tadi sudah membahas tentang pembagian-pembagian adat. Adat ada yang umum, ya, untuk semua manusia. Adat ada yang berlaku untuk beberapa kelompok, ya, atau satu kelompok saja. Dan itu E, harus diberlakukan di kelompok tersebut Ada adat yang berlaku pada individu tertentu Kemudian kita juga tadi membahas tentang e, Pembagian adat-adat yang Ada adat yang berupa ucapan ya Ada adat yang berupa e, perbuatan ya <tuh> Ini inti dari kajian kita pada kesempatan kali ini ya e, Dan mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis Subhanakallahumma bihamdik Shadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih